Assalamualaikum saudara berita malam edisi hari ini Jumat 2 September 2016 dibacakan Ardian Syah. 9 ABK rezeki dikembalikan ke keluarga. Anggota DPR turun ke Sari Rejo, kekerasan Profesor Yusril Izah Mahendra siap bela UU A Dengarkan juga sajian lainnya yang telah Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio Rimba Pase 90,1 FM Loks dan Radio City 90,4 FM Loks Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram di FM. Zdarlun 9 nelayan asal Idirayu, ABKKM reski baru yang ditemukan kapal MP Kursima asal Jepang, terapung-apung di perairan Selat Malaka akibat bot yang tenggelam rabu malam, telah diserahkan kepada pihak keluarga dengan sehat dan selamat. Kesembilan ABKKM reski itu diserahkan oleh dan posal Idiraya Ledda laud helm Yusuf kepada pihak keluarga. Ledda Laut Helmi Yusuf mengatakan pukul 02.05 waktu Indonesia Barat, Jumat dini hari, 9 ABK KM Reski itu tiba di posal idirayu dan disambut langsung oleh pihak keluarga. Sebelumnya tekong kapal dimintai keterangan secukupnya dan setelah itu 9 ABK KM Reski langsung diserahkan kepada pihak keluarga dalam keadaan sehat dan aman. Sudah dilun 13 anggota Komisi 1 DPR RI hari ini mendatangi pemukiman di Sari Rejo, Medan Polonia untuk meng laporan terkait kekerasan yang dilakukan prajurit TNI AU. DPR berjanji akan mendesak panglima TNI bersikap menindak anggotanya yang terbukti bersalah. Rombongan Komisi 1 ini menyempatkan diri melihat langsung kondisi Masjid Al-Hasanah yang mendadak populer karena kamera CCTV yang terpasang di bagian teras merekam aksi anarki, oknum TNI. Hasil rekaman bentro antara warga dan TNI AU pada 15 Agustus lalu telah menyebar luas di internet. Terlihat beberapa oknum TNI merusak kota infak dan menganiaya jamaah masjid muti Hafid, salah satu anggota Komisi 1, mengatakan kedatangan mereka untuk melihat langsung lokasi bentrokan agar investigasi tentang dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan TNI AU lebih lengkap. Bentrokan antara warga Sari Rejo dengan TNI AU pecah pada 15 Agustus lalu. Kedua kubu saling klaim atas kepemilikan lahan yang berdekatan dengan ex-bandara Polonia Medan. TNI berencana memanfaatkan lahan itu untuk membangun rumah prajurit. Niat itu ditentang warga karena merasa telah memilikinya secara turun-temurun. Insiden ini menyebabkan sejumlah warga dan wartawan terluka. Sudarlun Ahli Hukum Tata Negara Profesor Yusri Ihza Mahendra menyatakan kesiapan membela Undang-Undang Pemerintahan Aceh atau UUPA di Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut disampaikannya saat menerima kunjungan Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf di kantornya di Jalan Kasablanca. Prof. Yusril yang ikut secara aktif membahas UUPA mengatakan banyak yang tidak mengetahui riwayat lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Salah satunya adalah adanya pasal yang mengharuskan meminta pertimbangan DPR Aceh setiap ada rencana perubahan UUPA. Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manap pihatin adanya perubahan UUPA hasil judicial review yang dilakukan MK Padahal kata Muzakir Manaf yang akrab di Sapa Mu'alim, UUPA adalah harga mati bagi warga Aceh. UUPA beberapa kali di dijudisial review di MK. Salah satunya dilakukan calon gubernur jalur independen Abdullah Putih. MK mengabulkan gugatan putih yang membolehkan mantan Arabidana mengikuti pilkada di Aceh. Anda sedang mendengarkan berita utama Seramdi Seram FM. derdalon sebanyak 50 hektar dari 250 hektar lahan hutan lindung di areal Panton Gugasi Pidijaya kembali dirambah. Atas tindakan ini, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten setempat berjanji memanggil para petani kebun. Imum Gampung Dayah Tuha, Tengku Nurdin mengatakan, hasil pemantauan di lokasi Panton Gegasi diperkirakan sekitar 50 hektar lahan hutan lindung telah dirambah oleh petani kebun yang tidak bertanggung jawab. Kondisi perambahan hutan telah memberi dampak miring bagi para petani yang menggarap 800 hektar lebih lahan pertanian baik di Kecamatan Merdu maupun di Pangwa. Selama ini akibat perambahan itu telah mengakibatkan debit air berkurang sehingga menyebabkan sungai Krung Isap menjadi kering dan diperparah dengan banjir bandang. Sudah luni struktur asal Amerika Serikat, Charlie Crawford, mulai menggembleng pelatih sepak bola dan ...dan guru olahraga Aceh seiring dibukanya program Training of Trainer Cooks Across Continent... ...oleh Ketua Asprop PSSI Aceh Adli Calu. Program ini dibuka di kantor PSSI Aceh hari ini. Turut hadir dalam seremoni pembukaan, Sekum PSSI Aceh Khaydir T.M. ...dan Ketua Uni Papua Aceh Fauzaini M.Y. selaku penggagas acara. Pada sisi pengenalan diri, Charlie menekankan kepada peserta bahwa sepak bola merupakan media yang cukup ampuh untuk menggali kemampuan dan potensi anak-anak. Pria yang 4 tahun belakangan ini bergabung dalam program Cook Across Continents menyatakan setiap anak berpotensi until menjadi bintang sepak bola seperti Lionel Messi. Dan ini menjadi tugas para pelatih untuk membentuk dan mengeluarkan bakat terpendam anak-anak tersebut. Sudalun warga di Kecamatan Sawang meminta Pemkap Aceh Utara dan aparat penegak hukum segera menertibkan aktivitas penambangan galianci yang kian parah di Kecamatan tersebut. Pasalnya ekses dari maraknya penambangan di Gunung Gunci, Desa Sawang, Belang Tarakan, dan Desa Belang Ranto menyebabkan warga yang ada di daerah aliran Sungai Ambruk Selain itu air sumur warga juga mengering. Usman warga Gunci Sawang mengatakan warga di kawasan itu tidak berani melarang aktivitas galianci meskipun telah merusak kebun mereka karena diduga pemilik alat juga membayar setoran kepada oknum tertentu di kawasan itu. Disebutkan jenis galian C yang diambil di kawasan itu adalah batu gajah, batu koral, dan pasir juga batu campuran. Camat Sawang Sufyan mengatakan beberapa waktu lalu Muspika dan para pengusaha galian C di Sawang sudah pernah mengadakan pertemuan. Dalam pertemuan ini disepakati tidak boleh mengambil galian C dekat jembatan, di bawah jembatan dan juga sekitar bendungan serta beberapa poin penting lain yang disepakati. Namun hal ini tidak dipatuhi lagi. Dari Newsroom Serambitanjung Permais, sekian berita malam edisi Jumat 2 September 2016.